السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله أعلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور ومن سيئات مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إِذَا قُلْ لَهُ دَعْنَا مَا سَتَطَعنُونَ وَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ أُوْمِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَيْحَمِلْنَهَا وَأَشْفَقُونَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ jahula, bahwa amanah itu merupakan sebuah keniscayaan. Yang dibebankan oleh Allah kepada semua makhluk Yang pertama ditawarkan kepada para langit Makhluk yang paling raksasa Kemudian kepada bumi Lalu kepada gunung Maukah mengemban amanah? Fa'abaina ayyahmilnaha Semua Menolak wah dan merasa berat manusia yang tidak ditawari justru angkat tangan insan manusia yang mau mengemban amanat itu setelah amanah diterima Allah Subhanahu wa taala mengomentari innahu kana Zoluman jahula Dasar manusia itu Zolim Zolum Jahula sekaligus bodoh Akhir surah Al-Ahzab ini Sesungguhnya Merupakan sebuah warning Bahwa Masing-masing orang Itu Mempunyai beban imamah, riasah kepemimpinan Tetapi kepemimpinan yang dibebankan kepada manusia ini Sesungguhnya adalah amanah Bukan sebuah rizki nomplok Karena itu orang yang mendapat amanah Yang pernah disikapi oleh as-salafus sholihat oleh para Nabi oleh para al-kulafa ur-rasyidun dan seterusnya disikapi dengan dua hal pertama bis saif dan kedua bid Hai mereka yang baru saja dilantik terpilih menjadi khalifah menjadi pimpinan rata-rata mengulurkan memberikan pedang kepada rakyat tolong saya dikoreksi dalam amanah kepemimpinan kami dan bila perlu luruskan sikap kami dengan pedang itu setidak-tidaknya disikapi bidami dengan rintihan tangis mengeluarkan air mata karena mengerti betapa besar amanah yang bakal dipikul tidak sekedar di dunia maupun bahkan di akhirat nanti untuk itu mohon maaf mohon jangan dibaca dalam perspektif politik mimbar ini adalah mimbar agama bahwa kami sebagai khotib belum bisa menalar Mengapa Ada orang yang terpilih Mendapat amanah Kepemimpinan daerah dan lain-lain Lalu mengadakan sujud syukur Saya tidak bisa berpikir Dalam perspektif teologis Mungkin karena Kependekan Terlalu cingkrangnya nalar kami Ada orang Yang mensyukuri Mendapat nikmat Betul Karena nikmat harus disyukuri Tetapi tidak pernah ada dalam sejarah Orang-orang sholih yang pernah menjabat Tidak pernah itu terjadi Yang ada adalah Biddamai Awisaifi Jika seseorang bersujud syukur Atau mengadakan tasyakuran karena terpilih Menjadi pimpinan daerah itu secara tidak langsung menganggap kepemimpinan imamah, keterpilihannya adalah kenikmatan karena hanya hanya kenikmatanlah yang patut dan harus disyukuri syukur atas kenikmatan dan sujud syukur hanya diperintahkan di dalam agama untuk khudzu ni'mah Terjadinya kenikmatan baru, maka bersujud syukur Sedangkan amanah dalam sepanjang orang-orang sholih Tidak pernah ada yang disujud syukuri Barangkali inilah keterbatasan nalar kami Dalam tinjauan perspektif teologis Untuk itu amanah syariah Yang dibebankan dalam judul khutbah ini Saya mengambil contoh tidak dari kalangan para nabi Engkau direken keduhurn Tidak juga dari kalangan sahabat Dianggap itu kurun terbaik Tapi saya mengambil pemimpin Islam abad 15-16 Sulaiman Al-Qanuni Sulaiman Al-Qanuni ini Dalam sejarah disebut-sebut seorang pemimpin Al-Malik yang tahta ulama yang ada di bawah bimbingan para ulama yang sholih dengan pimpinan Abu Saud Afandi Sulaiman Al-Qununi ini dalam semangat untuk mengembangkan agama Islam memperlakukan syariah sebisa-bisanya Sampai memproduk undang-undang syariah itu Sebanyak 200 undang-undang syariah Di bawah pimpinan as Abu saud Afandi Karena itu pada akhir hayat beliau Sulaiman Al-Qununi ini Menulis wasiat Satu, tolong Kalau nanti saya mati, tolong kotak kecil itu dikubur bersama kami. Ikutkan di kuburan. Dan kedua, ketika saya nanti dari rumah duka menuju ke kuburan dengan pendoso seperti itu, tolong tangan kami dikeluarkan. tangan kami dikeluarkan dari dari fisik pendoso itu wasiat ini direspon oleh ulama-ulama setempat utamanya Abu Su'ud Afandi karena yang pertama akan bertabrakan dengan syariah bahwa orang mati tidak boleh membawa benda apapun lalu untuk mengambil keputusan apakah wasiat itu dilaksanakan atau tidak maka peti itu dibuka subhanallah isi peti itu bukanlah emas melainkan catatan-catatan undang-undang dan semua yang sudah diperbuat selama dia memimpin menjadi khalifah dengan persembahan inilah ya Allah saya menjadi pemimpin sudah membuahkan sekian 200 undang-undang syariah dan diaplikasikan sebisa-bisanya sebagai bukti di hadapan Allah. Inilah pertanggungjawaban kami terhadap amanat syariah di hadapan Itu satu. Kedua, kenapa tangannya harus dikeluarkan dari pendoso seperti itu dengan terbuka sebagai isyarat Bahwa sebesar Sulaiman al Yang raja, yang kaya raya Matipun terbuka, tidak membawa apa-apa Seluruhnya ditinggalkan Hanya pertanggung jawaban dia saja nanti Di akhirat nanti Untuk itu Pantes Pengaruh-pengaruh seorang pemimpin Yang betul-betul tahta ulama yang betul-betul serius ingin menjadi hamba Allah, menjadi juru bicara Allah dalam bidang pengamalan agama Islam, karena keikhlasannya yang hebat, memandang kepemimpinan adalah amanah, dan bukan keberuntungan, dan bukan sebuah rezeki, dan bukan sebuah gensi, maka pengaruhnya sangat hebat, Ada satu contoh betapa pengaruh Sulaiman Al-Konuni ini di dalam bagi negara-negara tetangga. Ketika itu Prancis, Prancis ini mengirim surat kepada Sulaiman Al-Konuni dengan laporan bahwa negaranya akan dicaplok oleh Spanyol. Gordova waktu itu yang sangat kuat dan Perancis minta bantuan ke Turki ke Raja Sulaiman al -Qunyuni. dilindungilah Perancis sehingga aman dari jajahan caplokan Spanyol Apa yang terjadi? Orang Islam, kekuatan Islam Sentuhan-sentuhan Islam kepada non-Muslim harus rahmatan lil alamin harus, tetapi itu tidak gratis. Itu tidak gratis dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus punya komitmen dan ada laporan bahwa di Perancis masih ada dansa dan sayang maksiat dilaporkan Hingga mendengarlah Raja Sulaiman Al-Qununi Sekaligus waktu itu diperintahkan Berhentikan Walaupun budaya dansa itu sudah Umur beratus-ratus tahun berabad-abad Ada dansa di situ Karena kamu pernah minta tolong saya Hentikan tradisi berdansa Penguasa Perancis waktu itu taat sehingga sampai 100 tahun ke depan Perancis tidak pernah ada tradisi berdansa karena kehebatan amanah syariah yang disampaikan secara tulus sama dengan hadratur Rasul Nabiullah Muhammad SAW negara Madinah ada orang-orang non muslim dari berbagai kalangan tapi itu tidak gratis Mereka harus mempunyai loyalitas Mendukung Mereka harus santun-santun Mereka harus mempunyai Kekutundukan manusiawi Meskipun tidak diwajibkan Meskipun tidak diharuskan puasa Tidak diharuskan sholat Tapi wajib menghormati apa yang menjadi Kemaslahatan umat Islam Apakah negara Kesatuan Republik Indonesia ini pernah mengambil manfaat dari kehebatan amanah syariah di Turki itu. Pernah. Zaman penjajah. Penjajah Belanda pernah mau melarang orang Indonesia ibadah haji ya maklum Belanda. Sekedar diketahui. Untuk itu rakyat Aceh yang muslim mengirim surat kepada penguasa ini bahwa, bahwa Belanda sangat menintervensi sehingga tidak disediakan kapal-kapal untuk berangkat ibadah haji mereka melarang apa yang terjadi Raja ini menghubungi pemerintah Belanda agar umat Islam di Indonesia utamanya di Aceh diperkenankan melaksanakan ibadah haji dan akhirnya lancar lagi. Itupun itupun pemerintah Belanda masih tidak puas. Masih curiga terhadap orang-orang yang melakukan ibadah haji. Maka diperintahkan Ini mohon tidak ada yang tersinggung. Siapapun yang habis pulang dari ibadah haji wajib mencantumkan gelar haji di desanya masing-masing dan diharuskan pakai peci putih ini adalah instruksi Belanda untuk menandai, untuk memberi identitas bahwa dia adalah sudah pernah haji karena menurut pembacaan politik Belanda Setiap kali orang yang pulang dari ibadah haji maka keimanannya maka ketakwaannya semakin tinggi dan semakin militan dan semakin berani melawan penjajah Itu bukti yang dicarat oleh Belanda Kita lihat singkatan HOS Cokro Aminoto adalah gelar haji Umar Said Ada. Kiai Haji yang Kiai tambahi Kiai Haji Saman Huti. Seluruhnya itu adalah pahlawan-pahlawan pemberontak yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan setelah ibadah haji. Ada Kiai Haji Hasyim Ash'ari ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian apa yang dilakukan Belanda itu memang bagus menurut menurut mereka karena kepentingan politik mereka tetapi sesungguhnya itu adalah pengawasan sesungguhnya itu adalah kekhawatiran sesungguhnya itu memudahkan mereka tapi di sisi lain memang untuk membuat citra zohir yang bagus sehingga orang yang habis ibadah haji mempunyai amanah syariah yang dimulai dari diri sendiri Karena itu, prosentasi orang yang habis ibadah haji itu setidak-tidaknya maksiatnya berkurang syariahnya akan menjadi lebih bagus Gak ada cerita aneh, pakai sorban, pakai kopiah putih terus nongkrong di kafe-kafe remang-remang itu ya Sungkan Karo, karo Pecine Dewi Itulah dalam hal bagaimana sesungguhnya syariah itu menjadi sebuah amanah menjadi sebuah kewajiban kita karena itu maka di dunia atau di negara demokrasi mohon maaf yang terbagus seperti hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa amanah syariah di negara demokrasi harus menggunakan Pandangan menggunakan perhitungan demokrasi proporsional Bukan demokrasi sharing Dan bukan demokrasi yang pemerataan Demokrasi proporsional Siapapun yang berkuasa dan mayoritas Itulah yang mendapat prioritas Maaf Benarkah Orang atau daerah yang menutup lokalisasi Benar Karena mayoritas muslim Benarkah daerah yang melakukan larangan Warung-warung tutup pada siang bulan Ramadan Benar Tetapi sering-sering konun konon Atau amanah-amanah syariah ini mentah mentah derang dengan cendikiawan Muslim sendiri, loh, warung buka itu kan tidak menyediakan orang yang puasa, menyediakan musafir, wong wedok singhed, anak-anak kecil, ada alasan seperti itu ada, tapi persentasinya kan kecil. Seharusnya kalau amanat syariah di negara demokrasi yang proporsional Yoseng lumoiku sadaroh, yoseng head ikut sadaroh. Eh kiblan Ramadon, saya pergi musafir. Memang boleh berbuka, tapi onggo sang mudewi. Itu namanya kesadaran dalam mengemban amanat syariah di negara demokrasi. Jangan negaranya kemudian konunnya itu dihabisi, hanya memperhatikan segelintir orang yang belum tentu ada. Jadi benar, yang tidak dibenarkan adalah menggunakan kekerasan Na'udzubillah min dalik. Untuk itu dalam amanah syariah seperti ini Sangat mungkin Orang yang mendapat amanah menjadi pemimpin itu masuk surga Bukan karena wiridane kenceng Duduk dengan puasa sunnah Bukan dengan jamaahnya serius Bukan dengan sering hataman Al-Qur'an Tetapi dengan kebijakan-kebijakannya Yang mendukung izul islam wal muslimin Karena ketakwaan pemimpin Bukan diukur dari ibadah mahluh Bukan dari ritualnya saja Melainkan lebih kepada kebijakannya Yang bermaslahah keikhlasannya Yang membahagiakan rakyat yang dipimpin. dunia wal akhirah Untuk itu sebagai ungkapan kenapa ada umat islam yang agak kenceng dan ada yang kebablasan toleran masing-masing mempunyai dasar pemikiran tapi saya ingin menyampaikan komentar sayyiduna ali ibni abi Thalib terhadap Kemaksiatan yang merajalela Dan Terdiamnya para ulama Sayyidina Ali Mengomentari begini Banyaknya kemaksiatan Dan tidak berjalannya Aturan agama di masyarakat Bukan karena kuatnya Pelaku maksiat Bukan Bukan karena degdoyoye kuatnya pelaku maksiat, tetapi karena lemahnya para kiai, para alim ulama. Itulah komentar Ali bin Abi Tholib. Untuk itu, silahkan kita membuat ukuran mana yang terbaik di dalam melaksanakan amanah syariah. Apakah menggunakan rahmatan lil alamin yang tanpa batas? atau sesungguhnya itu adu'aful iman lemah keimanan tapi berdalih rahmatan lil alamin kita belum merumus secara tegas seperti apa rahmatan lil alamin itu betul rahmatan lil alamin atau sebuah kelemahan keimanan untuk itu dalam khutbah ini pasti mengharap seluruhnya berjalan dengan baik dan bermaslahah fittin ni wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. fil Qur'anil Azim. Wa rafa'ana bihi lima fihi minal ayati wadh hakim. Wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu ta'ala tawwad, karim, malikum barur اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ان سيدنا محمد حمدك كثيرا كما امرت اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له يغفر لمن جاء تاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله Ittaqullaha ta'ala masata'atum Waqad fazal mutta'kun Wa'alamu anallaha amarakum Bi amrin bata'afi bi nafsihi Wasanna bi malaikat di kudsi Faqal Innallahu wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina ahmanu Sallu alaih Wasallim mutaslima Allahumma gufir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minum ربنا اغفر لنا ولا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكر الله العظيم ما يذكركم min من فضله عنكم بلذكر الله